Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa ilma. Sampai ada beberapaian yang pertama jangan berlebihan yang kedua pakai baju berdoa. Sampai ke berapa kemarin? Nah, berarti sudah selesai. Yang terakhir itu Jangan berjalan dengan satu sendal ya. Yeah. Ya, harusnya kalau satu sendal, sendalnya satu putus maka? Hmm, Bukannya? Ya dicopot semuanya, biar ah, adil ya. Maka tidak boleh zolim yang satu karena kalau cuma kaki satu saja yang jalan pakai sendal, kasihan kaki yang lain. Maka Islam itu sudah ajarkan adil, ajarkan adil ketika pakai. Sendal ya Itu sudah ajarkan adil ketika pakai sendal Kemudian judul yang berikutnya Aturan Berhias bagi Wanita muslimah Aturan penting yang mesti diperhatikan ada dua Yang pertama Ada bentuk berhias Yang boleh Ditampakkan pada suami Ada bentuk berias Yang boleh ditampakkan pada suami Namun tidak dibolehkan Pada Keluarga dekat Namun tidak dibolehkan bagi Keluarga dekat Kemarin masih ingat aurat sesama mahram apa saja? Kalau aurat dengan orang lain jelas seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan. Namun kalau sama mahram apa auratnya? Aurat wanita sesama mahram, misalnya dengan bapak E, saudara laki-lakinya, apa auratnya? Antara pusar dan Melutut, berarti boleh enggak menyusui di hadapan mahromnya, di hadapan bap bapaknya, ya saudara laki-lakinya boleh enggak? Boleh. Nah ini aturannya beda kalau dengan suami-suami lebih bebas lagi. Maka nanti berhiasnya bertingkat-tingkat, -ting, nanti pada bapaknya itu berbeda di dekat, dekat suami juga berbeda. Kemudian aturan yang kedua, berhias di hadapan suami. Tidak boleh dengan sesuatu yang haram Tidak boleh dengan sesuatu yang haram Seperti Berhias Yang merubah ciptaan Allah seperti berhias yang merubah ciptaan Allah Contoh Mencukur alis Contoh Mencukur alis Ini gak boleh Walaupun di depan suami Ya Sebagian wanita cukur alis Nanti alisnya harus dicukur Tambah lagi pensil Ya kan? Ya. Ni wis entek kan? Terus dikasih pen pensil. Apa manfaatnya? Ya, nah, kemudian selanjutnya beberapa bentuk berhias wanita. Beberapa bentuk berhias wanita. Yang pertama hendaklah memperhatikan rambut yaitu rajin disisir. Ini betul ya di sini ini? Diminyaki. Dikeramas. Dan lakukan perawatan lainnya Dan lakukan perawatan lainnya Demi menyenangkan suami Demi menyenangkan suami Jadi bukan untuk laki-laki lain Namun untuk sua suami Tadi apa saja berarti? Nisleracin sisir Diminyaki Dikramasi Soalnya kalau ketombean tidur dengan suaminya kan bahaya hmm. Nanti ketombenya nanti nular ke suami Dan lakukan bentuk perawatan yang lain Misalnya suami ini ada pertanyaan Ustadz gimana kalau istri saya tuh saya gak senang Nih trambutnya itu keriting ya Boleh gak di rebonding ya Lurusin ke rebonding ya Boleh gak di rebonding Ya saya jawabnya sudah suruh istrimu aja rebonding Ya ini suaminya juga macam-macam sekali sudah dapat istri kayak gitu kok banyak protes. Coba lihat tadi seperti ini Nabi saw mengatakan kenapa wanita harus seperti itu. Ya uh, tulis lanjutannya alasannya ini baru pertama g? Alasannya Karena sebaik-baik wanita kata Nabi, sebaik-baik wanita kata Nabi yang enak ketika dipandang, yang enak ketika dipandang kata Nabi saw. Allah Taala suruh izah nazarah, kalau dipandang itu enak wa tuti uhu iza amara kalau diperintah itu taat wa tahfazu fi dan dia jaga dirinya dan juga jaga harta suaminya maka tiga sifat yang disebut oleh nabi kalau diiliat itu enak bukan cemburu bukan muring-muring terus bukan banyak protes terus bukan kurang-kurang terus namun menyenangkan su suami yang kedua kalau diperintah itu ta taat yang ketiga jaga diri dan juga jaga harta suami. Bukti tadi urusan rambut diperhatikan. Di sini ada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kalian tundalah jangan sampai kalian itu masuk kata Nabi, laki-laki itu masuk. Padahal istrinya itu masih rambutnya kusut, tadi belum disisir. Yang tadi masuk tengah malam. Pulang-pulang tengah malam rambutnya masih kusut, belum disisir. Ya, dan ini ketika wanita ini tinggal pergi suaminya, ya, itu ya dalam keadaan seperti itu. Maka kalau mau datang lapor dulu kepada istri, "Ah, Dek, saya itu pulang." Maka istrinya punya kesempatan untuk nyisir rambut. Hadis ini menunjukkan ya wanita itu harus rajin nyisir rambut. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut, maka Perbaguslah rambutnya, muliakan ram rambutnya. Maka diperintahkan juga rambutnya dijaga, harus rajin keramas, harus rajin pakai sampo, ya, dan lakukan perawatan-perawatan yang lainnya. Masya Allah. Ini kalau suami tahu ini senang sekali nih. Nah, nanti kemudian berikutnya baru kita nanti pelajari adab menyisir rambut. Jadi tadi disuruh memelihara rambut, menyisir rambut pun itu ada aturannya dalam Islam. Ya ini sampai rinci kayak gini loh ngisi rambut pun ada aturannya dalam Islam ngisinya gimana gimana kalau rambutnya itu rontok gimana kalau sudah ubanan itu diatur gini, nanti kesempatan berikut baru kita bahas berarti siapkan uang ya untuk melakukan perawatan ram, rambut. Ya, ini kemawon kita cukupkan sekian kita tutup kalian doa kepada Ulama Majlis semoga Subhanallah Alhumma Billahum Dika, syaa doa Allah Ila wa Ila warahmatullahi wabarakatuh.